Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar pemisah TV One Titian Qobu yang dirahmati dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya anda Dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Selamat sekali di pagi ini Saya Cici Kirani kembali menyapa anda di acara titian kolbu Dan Insyaallah selama satu jam ini Kita akan membahas tentang demokrasi dalam Islam Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga Aksi demo semakin banyak saja Semakin marak saja Nah bagaimanakah pandangan Islam Tentang demokrasi Atau tentang adanya aksi demo seperti ini Bersama saya sudah hadir dalam sumber kita Bapak Adiyasa Daud Assalamualaikum Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Demokrasi dalam Islam, temanya berat banget ya pagi-pagi ya. Pagi-pagi bicara demokrasi kita. Tapi kan bisa Insyaallah bisa menjadi ilmu ya, biar kita ilmu, tahu ilmu, ya bang ilmu. ya. Baik dan juga saya sudah berada di salah satu masjid di daerah Cibubur di Raffles Hill dengan para jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. sehat semua ibu ya. Alhamdulillah, ini jemaah masjid Ar-Rahma. Jadi majistralinya Araba juga. Iya sudah berapa lama berdiri bu? Demo berapa? 4 tahun ya, Subhanallah baik. Nah pemirsa Insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang demokrasi dalam Islam. Bagaimana sih bang pandangan Islam menurut uh, pandangan Islam tentang adanya demo? Uh, baru akhir-akhir ini ataupun dengan demokrasi. Nah pastinya juga Rasulullah SAW pun juga sebagai pemimpin negara pun juga ada kiat-kiatnya ya bang, ya. Ada tahap-tahapnya beliau ketika memerintah suatu negara itu pasti pun juga mempunyai sifat demokrasi itu gitu. Nah sebenarnya demokrasi dalam Islam itu seperti apa bang? Sila, ya Terima kasih. Eh, eh aduh ini materinya berat pagi-pagi mengenai demokrasi. Demokrasi sesungguhnya tidak ada di dalam Islam karena Iya, demokrasi itu muncul ketika terjadi revolusi, kemudian di Rusia kaum buruh membuat pertengahan gitu, kemudian terjadi revolusi di Perancis kita dengar kita tahu, kemudian ada semacam vox populi, vox day, suara rakyat, suara Tuhan, ya gitu ya. Kalau dalam Islam demokratis suara rakyat, suara Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena setiap khalifah memimpin ini Panjang ceritanya kalau kita bagi-bagi bicara ini ya Ketika misalnya Umar bin khattab Atau Abu Bakar bin Abu Ta'ad Abu, Abu Bakar anhu, Atau Ali bin Abu Talib Ketika menjadi khalifah dia mengatakan Atiuni unima Allah Taatlah pada aku selama aku taat pada Allah Jadi enggak mengikuti suara terbanyak Tapi kriterianya itu Quran hadis Kalau sekarang kan demokrasi ini kan Ini demokrasi ini kan hak suara terbanyak Nah ini masalahnya jadi beda gitu loh. Kalau suara terbanyak seperti di negara-negara di Eropa. Di sana misalnya konsep keluarga yang saya pernah saya katakan. Keluarga itu kan laki-laki dengan perempuan. Suami istri. ini sekarang mereka menuntut. Yang gak, gak bisa dong. gitu kan hak azazi. Yang laki boleh kawin sama laki. Kemudian dipot suara. Suara terbanyak dia menang. Akhirnya konsep keluarga berubah. Tidak hanya laki-laki dengan perempuan. Tapi laki-laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Lesbi boleh. Nah ini mungkin seperti ini. enggak ada dalam Islam. Patokannya itu Quran hadis. Pemimpin kalau bersalah ya. Patokannya itu. Ati unima. Atat Allah. Taatlah padaku, aku. aku taat pada Allah. Kalau mereka tidak taat. Ya dia diperangi. Ya kira-kira gitu. Ini kalau bicara soal sistem pemerintahan Islam. ya. Tapi kita kan bicaranya sudah terlalu jauh. Ini karena memang. Jarak kita terlalu jauh dengan jarak pemerintahan Islam. ya. Gitu. Eh. Ya Kalau misalnya kita lihat sistem pemerintahnya demokrasi ini Sebenarnya kan di Indonesia ini Mayoritasnya kan memang Islam memang ya Kita sebagai warga negara Kita lihat mayoritas memang Islam Tapi eh, kalau misalnya nih Bang eh, Hukum Islam Aturan Islam dipakai Di dalam sistem demokrasi ini Sebenarnya bisa atau enggak ya Bang ya Ya sulit ya Sulit karena ya, da, Islam punya gaya ya, Dan cara berbeda dalam hal Kepemimpinan beda sekali jauh sekali. Islam tidak mengenal partai-partai misalnya. Ini kalau kita bicara soal syariah, kita bicara soal sistem pemerintahan Islam. Enggak ada partai. Partai itu timbul ketika akhir-akhir abad 19 di Amerika. Baru mulai partai timbul ya kan. Di Islam tidak terkenal, tidak dikenal namanya posisi oposisi. Pemilihan ada semacam DPR atau MPR-nya dipilih namanya al-hali wal-aqdi, tapi pemilihannya tidak dilakukan melalui partai. Langsung rakyat memilih orang. Jadi orang-orang ini orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang apa namanya mewakili kabilah-kabilah dan orang-orang yang dekat sama Allah. Ini dipilih dimewakili suara rakyat ini. Eh kalau kita tuh kayak majelis pemusatan rakyatnya. Dipilih mereka mewakili rakyat, tapi tidak mewakili partai. Kalau sekarang kan di negara-negara dunia ini yang menganut demokrasi kan mewakili partai. Karena dicalonkan oleh partai. Karena memang pola rekrutmen sisi kepemimpinan nasional kita melalui sisi partai. Dalam Islam tidak. Ada orang hebat, eh dia dipilih oleh rakyat. Mewakili rakyat untuk menjadi al-hali wal-akti nah. Kalau bersalah pemimpinnya baru ada mahkamah gitu kan nah, Jadi mahkamah yang mengadili pemimpin Itu teh kira-kira panjang ceritanya kalau dibahas Iya <tuh> <tuh> yeah, baik ini hanya sekedar ibu ya bu ya bawa yeah. nah. Kalau mau lebih jelasnya bu ada mahkamah di mazolim itu Mahkamah untuk orang-orang pemimpin yang zolim itu Di dalam uh, uh, Almawardi itu dia sudah buat buku tahun 4 hijriah ya tentang hukum-hukum hmm. uh, apa namanya Islam mengenai kepemimpinan itu bisa kita baca sudah diterjemahkan banyak itu bagaimana sih kepemimpinan Islam sesungguhnya oh uh, jauh dengan kita sekarang tetapi memang kita yang mengikuti mengikuti sistem yang ada sekarang ini gitu itu adalah konsekuensi logis dari bernegara gitu uh, tapi kan kalau di Islam juga gini bang ya uh, misalnya kita ada nama juga manusia diciptakan dengan pikiran berbeda, persepsi yang berbeda ya bang ya pola pikir yang berbeda, dengan institusi yang berbeda, pasti pun dalam satu dari rumah tangga dulu di suami istri pun pasti beda pikiran, kalau di musyawarah sudah kan, pasti istilahnya komunikasi yang baik akan nyambung, kan Insyaallah bisa menyelesaikan masalah, tapi bang kalau misalnya sekarang kayaknya kita lihat nih masing-masing manusia atau masing-masing orang itu sepertinya dengan egonya masing-masing gitu, dengan merasa dirinya paling benar, jadi kayaknya itu gak pernah ada titik temu, jadi kayak kayaknya kalau kita melihat tayangan di TV ya sepertinya itu malah Pengen apa ya menunjukkan kekuatan gitu Bang Bukan hanya e, menunjukkan kepintaran atau ilmu Tapi kekuatan power seseorang gitu Nanti kita akan bahas ya Bang Sebenarnya e, bagaimana sih e, Islam menilai ini Apakah kita harus menuruti kepemimpinan Ataupun kita sebagai masyarakat awam Bisa saja mengikuti pemimpin Tapi dalam arti kata sesuai dengan syariat Syariat Islam Karena itu pemimpinan saja yang kemana-mana Setiaan kalau gue akan kembali setelah yang satu ini Tetap bersama kami Insya Allah Sampai lagi di titian kompo pemirsa dan masih membahas tentang demokrasi dalam Islam Dan di awal tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya demokrasi itu tidak ada dalam Islam Tapi kalau misalnya kita melihat ya Bang ya Sepertinya banyak sekali sekarang ini pemimpin-pemimpin uh, Ataupun kita melihat banyak sekali dengan uh, kayak seperti berebut kekuasaan seperti itu nah, Kalau misalnya kita ingin belajar nih Bang, belajar untuk Demokrasi yang baik itu langkah awal apa sih yang harus kita pelajari awalnya? Sebenarnya saya pernah bilang kayak bahwa pancasila itu sebenarnya uh, itu sila keempat itu mengadopsi daripada ayat alquran di surah al-baqarah hikmah itu. Jadi yuk telikma mayasya wa mayut alikma fakot putya khairon kasiron. Allah tuh berikan hikmah pada siapa yang dikendaki dan siapa bisa menerima hikmah dia memperoleh kebaikan yang banyak. Itu diambil jadikan sila keempat pancasila. Coba ya, kerakyatan yang dipimpin memang rakyat perlu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, oleh orang-orang yang punya hikmah. Kalau orang hikmah dekat sama Tuhan sama Allah, dia kan bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada perwakilan, ada sistem perwakilan. Sebenarnya kalau mau ditarik ini mirip dengan sistem pemerintahan dalam Islam dulu gitu. Jadi kalau ditanya kiat-kiatnya ya musyawarah. Kita dasar kita kan bukan demokrasi ala barat gitu loh yang bukan lagi sudah modernisasi tapi sudah westernisasi itu enggak boleh kita terima gitu. Membuka aib orang di depan umum itu kan itu aduh, namanya galak ada kayak gitu. Iya, lebih baik. Jadi Rasulullah gini teh, Rasulullah Iyari. tuh jelas sekali ya mengatakan laisaminni namima zuhasad. Bukan golonganku orang yang dengki dan ludomba. Jadi gitu. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu perbinatangan ya gitu. Kalau Gajah tuh punya alat untuk menakut-nakuti lawannya dengan belalainya, bu. Harimau punya alat, alat untuk dengan seramannya. Bahkan kucing juga punya alat. Ayam pun punya alat mengatir lawannya, menakut-nakuti lawannya atau menjatuhkan lawannya dengan jalunya Kalau dalam ilmu politik gaya Barat itu ada alat untuk menghancurkan lawan-lawannya, yaitu intrik dan isu. Makanya ada break campaign kan, kampanye hitam. Belum naik nih orang cari dulu nih, istrinya berapa nih? Kalau istri dua aja dia bilang. Wow, di, istri waduh, emang kenapa kalau istri dua, misalnya saya mohon maaf, istri satu misalnya, istri tiga, itu dianggap sebagai sebuah aib, padahal kan itu, cari-cari kelemahan orang Islam tidak ada seperti itu, maka kata Rasulullah, la islamini Nabi Muhammad hasad, bukan golongan korang, kiri dan ada domba dan bahkan kalau zaman sahabat, kalau dikasih kekuasaan pada takut semua kan, karena ini amanah, kalau saya jadi rebutan gitu loh uangnya terkumpul habis banyak, begitu jadi, nah dari mana biar balik Balik modal Balik modal ceritanya Jadi gimana orang mau gak mau jadi korupsi Nah ujul oh, bilang zalik gitu loh Sistem ini jangan diikutin terus Karena yang secara bertahap lalu harus ada perubahan deh Menurut saya seperti itu Iya, Sekarang nah, sepertinya ada yang mau bertanya Kita kasih kesempatan dulu ya Bang ya Iya, Bangga dari mana Ibu siapa Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum uh, Kepada Bapak Adi Aksel yang kami hormati Tapi mau bertanya nih Ibu siapa Bu namanya? Ibu Juli nama saya Ibu Juli Ibu Yuli, Bu? Ya. Pak Romy mana Bu? Ya. Kan Romy dan Juli <laughs> Lanjut-lanjut Bu lanjut bu. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya nih Aksel-akhir uh, ini saya sering mendengar demokrasi bayaran Bagaimanakah mengurut hukum Islam Apakah hukumnya bagi orang-orang yang uh, mengorganisir dan melakukan demonstrasi? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Makasih, Bu Yuli. Wassalamualaikum. Jangankan bayaran, demonstrasi saja dalam Islam itu belum pernah ada sejarahnya dalam sisi perbedaan Islam. Yang ada mewakili perwakilan-perwakilan rakyat diperwakili sama para ulama-ulama, gitu Para orang-orang hebat mau nyampaikan aspirasinya. Tapi kalau dengan mengunjuk diri besar-besaran membawa, belum pernah ada sih pemerintahan Islam seperti itu zaman dulu dulu zaman Khalifahan. Tetapi kalau apalagi demo bayaran itu udah jelas nggak Islam. Demo bayar, ada yang paling enak bu kalau demo dibayar tuh demo masa. Dengan bu ya, demo masak kan dibayar tuh. gitu Itulah bu kira-kira bu ya. Enak lagi bisa. Enak lagi kan gitu. Tapi ya gitu. Iya baik. Ya cukup ya bu ya. Gimana bu? Hukumannya tak oh, ya, bisa bu, saya juga susah untuk kasih gol. Yang jelas tidak diperbolehkan, ya kan? Kalo membayar orang untuk atau... kan tadi Rasulullah mengatakan, lain sama ini namimah bukan golongan orang yang adu domba dan dengki Tadi kan dia membayar orang untuk kedengkian kan, eh jatuhkan dia bayar ini, masukin di koran ini bayar, jelas tak boleh. Itu kan kedengkian namanya kan, dalam hati dengki, enggak suka. Gitu. Kalau enggak suka sama pemimpin, dulu kulilah kolokkan kanda murad katakan yang benar walau pahit disampaikan kepada pemimpin melalui wakil-wakil mereka dulu zaman pemerintahan Islam gitu. Itu buyul ya? Iya, sudah? Iya. Pertanyaannya berikut silakan ada yang mau bertanya? Iya. Assalamualaikum lah. warahmatullahi wabarakatuh. Laki -laki -laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang nyender kayaknya dikit Bu kelihatan nanti. Terus. Uh, ini Pak, uh, saya mau bertanya ya, hmm. kalau anak-anak uh, muda zaman sekarang ini banyak yang suka hmm. protes masalah pakaian, musik, kayak gitu ya. Mereka selalu bilang, kan sekarang zaman demokrasi. Kenapa? Ya, saya mau berpakaian seperti hmm. apa, mau bermusik seperti apa? Bagaimana menurut pandangan Islam kalau seperti itu? Iya, bukan siapa, maaf, karena, dengan Ibu Ayu. Eh, gue, Ibu, Ibu Ayu. Ayu, Ibu Ayu, ya, beginilah Ibu Ayu. Karena pandangan kita semua selalu ke Barat gitu loh. Jadi mereka ini kafirasi manusia. Tadi pakai anting di sini. Ini ada titan-titan di dia, Nye. Saya begini eh, terkini, Nye. Mama. Gitu kan repot nih, pakai anting di lidah. Orang anting di kuping di lidah, lagi di Pakai laki lagi. Jadi... Kalau dia bilang ini demokrasi, dia bilang... Oh, ini demokrasi... Saya pernah, waktu saya jadi menteri kan. Saya pernah jadi menteri, jelek-jelek begini juga. Enggak jelek, ya. Insyaallah, ya. Pernah jadi menteri Menpora porak, memporak-porak. kan. Lalu saya kumpul, nih. Beberapa para produser film. Eh, bikin film yang bagus dong. Para Mpujabi sampai datang ke kantor saya waktu itu. Setuju saya. itu. Ya. Kenapa? Kerana film kita ini 9 dari 10 film semuanya fisik. Pakulas ilmu santa dan ilmu pelet. Suster Ngesos, satu Lantai 13, satu Kasab Langka, Jamo Ngendong. Macam-macam. Jadi anak-anak kita gitu. Ya kita pengamat. Ya. Nah. Tapi apa kata mereka? Sebagian ya. Tapi Pak Jelam bilang ini benar Pak. Yang lain yang muda-muda. Gak bisa Pak Menteri. Ya enggak boleh begitu. Ini sekarang hak asas kami. Kita mau bikin apa terserah. Ini pasar. Kalau bicara soal hak. Yang paling berhak di dunia ini namanya sepatu Kalau gak ada hak namanya sendal betul Ya eh, kan betul bu ya Nah makanya selalu kalau dalam sisi pemerintahan Islam Kalau orang mau mimpin itu dia gak katakan Ti unima atat Allah Tadlah kepada se aku selama aku tak berat Allah Itu yang jadikan standar itu Barometer itu adalah hukum syariah, Jadi Al-Quran dan Al-Hadis gitu bu Jadi kalau ada anak seperti itu ya berarti ibunya yang salah tuh Ridiknya Sampai bilang ini ya, hak kami ini. Makanya bu anak kecil tuh dari mulai kecil dikasih dia tarbiyah yang bagus supaya apa? Supaya dia ngerti mengenai al Islam. Kenikmatan yang paling dahsyat itu kalau pada saat kita wafat anak kita tarjikan kita. gitu. Saya menarjikan ibu saya, eh bapak saya almarhum almarhum bapak saya. Saya tarjikan bapak saya gitu kan. Makan oma juga neneknya itu pernah. Jadi selalu tuh kan enak untuk tarjikan. Kalau anak tidak bisa baca gimana? Saya pernah cerita sama dia, kan teman saya sahabat saya coba kiblat aja dia nggak tahu di rumahnya kemana. Bapanya meninggal. Wallahi, bukan ngarang-ngarang. Mas ini kiblat, mas saya tidak tahu, mas. Tuh, gimana sih? Pendidikan doktor di luar negeri. Itu ya, karena mereka. Ya, istilahnya mohon maaf belajar penting kejawin, gitu ya. Tidak mengerti kiblat sholat, kan sedih, gitu. Pada saat terkena maut. Nah, itu pendidikan anak itu penting. Di surat Luqman itu, bu. Saya baca 12 ayat 12 ayat ke bawah itu. Itu pendidikan anak, bagaimana mendidikan anak dengan baik. Baik, berarti dalam sistem demokrasi pun kita juga bisa mengeluarkan pendapat ya, Mang. Oh iya, dong jelas. Nah, itu pun uh, ada etikanya kan, ya, ada ya, caranya ya, ya. supaya kita tidak menyakiti atau bikin orang lain tersinggung. Ya. Nah, bagaimanakah uh, kita bisa mengeluarkan pendapat dengan istilahnya dengan ideologi kita, dengan pikiran kita tanpa kita bisa uh, tidak menyinggung atau menyakiti yang lain. Begini ya, jangankan sahabat Rasulullah itu pernah di bukan apa di jadi diproteslah oleh Umar bin Khattab ketika melakukan perjanjian Hudaibiyah. Ketika melakukan perjanjian Hudaibiyah, itu kan kafir Mekah. Rasulullah kan hijauan ibu ke Madinah. Dalam kondisi ini, bikin perjanjian dengan kafir dari Mekah. Perjanjiannya, menurut orang kasar mata ini merugikan Islam gitu. Kenapa? Misalnya orang Mekah yang masuk Islam, kalau keluar ke Madinah tidak boleh diterima. Harus dikembalikan lagi ke Mekah. Distujui dengan orang-orang. Kalau orang Islam... Yang dari Mekah, eh dari Madinah yang mau keluar dari Islam dia ke Madinah diperbolehkan. Ini kata Umar terus protes Ya Rasulullah ini bagaimana? Kata Rasulullah saya mendapatkan perintah Allah, amarani kata dia. Allah telah memerintahkan aku pasti ada hikmah dibalik itu. Jadi Umar pernah protes memprotesnya dengan cara yang baik tentunya dan bisa menerima. Akhirnya ketika orang dari Mekah itu diperlakukan orang dari Mekah kan masuk Islam nih. Lari ke Madinah Minta perjalanan Rasulullah enggak bisa diterima Rasulullah. Kenapa? Karena kami sudah Kontrak sama orang ke sana Nah dia Walaupun kembali lagi ke Mekah Kan akan dibunuh Maka dia tidak ke Mekah Dia mampirlah di pinggir Bukit-bukit di Mekah Akhirnya mereka Semua yang masuk Islam Tidak diterima diwannya mampir ke bukit Lampir ke, Mekah, lampir ke Itu menjadi sebuah masyarakat kalau ada orang kafir keluar, mereka panah, mereka panah, jadi kekuatan baru. Akhirnya orang kafir mukabir, ini perjanjian dibatalkan aja. Oh, jadi ternyata subhanallah, gitu kan Rasulullah lebih tahu, lebih ya, karena Allah amalani kan tadi, Allah yang perintahkan aku. Jadi protes ada caranya. Kalau kita baca Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid, misalnya gitu, banting-bantingan pintu kok, soal mau mecat. Tapi tetap mereka bersahabat, berpunya, punya, punya apa namanya, punya. Uh, punya moral, yang lebih ya, untuk memperdahulukan persaudaraan kita, tapi sekarang kan enggak saling menjatuhkan, menjatuhkan, menjatuhkan ini bukan hanya di Republik ini, saya juga kadang-kadang sedih orang naik haji nih teh, baru musim haji kawaf, kawaf la, ih, wua islamnya di mana nih, nanti pulang ke hotel aduh, alhamdulillah pak, saya tadi jihad jihad apa? tadi saya berusaha untuk men mencium ajur aswat alhamdulillah pak. orang tarik kiri, kiri kanan saya dapat cium pak, saya alhamdulillah Berapa banyak orang yang uju injak, yang antum injak ketika mohon cuan jual sah. Bilang berjihad tapi orang disotok sini perempuan, dihantar ke sana diinjak di sana. Hanya untuk mohon cuan jual Berapa banyak orang yang jadi korban. Inilah bentuk uhuah Islam yang hari ini di dunia Islam. Mana saling peduliannya tidak ada. Coba kalau tertib. Nah, inilah hari ini. Jadi, jadi. Baik, dan itu menjadi koreksi bagi kita bahwa mungkin zaman sekarang ini tidak ada lagi sedikit kepedulian atau sensitivitas ya, Bang ya. Baik, kita akan bahas. Kan itu pemisah jangan kemana mana-mana. Titian call buatkan kembali selapsan-san berikutnya insyaallah. dan masih setia bersama kami di Titian Kombo dan kita masih membahas tentang demokrasi dalam Islam dan masih bersama dengan Bapak Adi Asadullah. Ya, kalau tadi e, dipaparkan oleh beliau beliau bahwa demokrasi itu sebenarnya memang tidak ada dan bagaimanapun juga kita berada di dalam satu negara, satu pemerintahan yang kita harus bisa mengikuti aturan dalam dan pemerintah, di, di, di pemerintahan yang ada ya e, Bang ya, tidak berjalan dengan sendiri-sendiri gitu karena kita ingin kan menjadi Warga negara Indonesia yang baik. Ya, langsung saja. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Silakan. Ya, Ibu Ya, ma'ngga. Ibu siapa? Saya Ibu Nuri. Huh? Ibu? Ibu Nuri. Ibu Nuri. Ya. Namanya bagus-bagus sih, -bagus, Bu ya. Juli, Nuri, Wati. Silakan. Ibu. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh saya mau bertanya nih Pak Diaksa kan sekarang uh, kita dituntut untuk demokratis dalam keluarga pun harus demokratis antara orang tua sama anak. Tapi kalau yang saya lihat uh, uh, malah kadang-kadang uh, saking demokratisnya akhirnya enggak ada etika gitu bos. Nah itu gimana sebetulnya menurut Islam? Apakah memang boleh orang tua uh, mendidik seperti itu atau tetap ada etika yang harus uh, kita junjung? Ya, ya, terima kasih. Masif, iya kurang etikanya anak kepada orang tua ya ketika ada demokrasi dalam iya betul baik Selain terima kasih ya. bu, tapi sebenarnya saya gak setuju kalau maaf saya gak setuju kalau dibilang demokrasi dalam keluarga itu ya. yang ada tuh keterbukaan aja bu, dalam islam tuh kan ada 3 tahap yang pertama taaruf kenal dulu yang kedua tahap saling memahami yang ketiga takafur, saling keterbukaan nah yang berat dalam berkeluarga tuh saling keterbukaan aja, susah itu suami istri aja kadang-kadang gak terbuka itu Ya kan? Saya pernah cerita kan saya aja menikah nggak pakai pacaran sama kan nama menikah itu mengusai nama istri tu berapa lama tu? Istri hobi kalau tidur lampu dimatiin, soalnya nggak bisa kalau tidur matin, mesti diterangin. Akhirnya udah kamu tidur dulu. tidur matiin lampu begitu dia tidur saya nyalain, atau dia bangun dia matin, saya nyalain sampai pagi nggak tidur tidur kita. Jadi yang penting itu takaful, saling keterbukaan. Jadi jangan demokrasi, oh, demokrasi oh, berat nanti semuanya. Wah, nanti kalau ibu bicara, ini perasaan dekorasi hak dekorasi manusia saya sebagai istri, Oh, repot. Saya punya hak yang sama dengan suami. Aduh, tangga suaminya hakmu setiap ya, sepatumu itu kan gitu repotnya. Karena dalam Islam jelas arjalu kawmuda la nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita dan nah, pemimpin juga wanita. Jadi dalam statusnya sebagai kepala rumah tangga ya sang suami makanya kalau pilih suami kan kayak suami ibu gitu kan bisa mendidik kan berapa tahun dok keluarga bu? Amin. Nah. 12 tahun. Nah, Alhamdulillah. Kayak suami ibu ya kan bu ya? Itu kalau ditanya gimana mas punya istri kayak ibu. Alhamdulillah. nah Itu repot lagi kita. Kalau bilangnya di sini. <gulanya> Jadi sebenarnya kedudukannya yang sejajar. Jadi bukan menuntut hak yang sama. Kalau menuntut hak yang sama repot. Oke kita enggak fix, mohon maaf aja. Saya banyak, itulah orang sekarang, gender Saya setuju gender. Tapi jangan terus menuntut hal yang sama dengan suami harus sama sekua repot kita. Kalau yang sama ibu lakukan hal yang sama juga laki-laki. Misalnya, ke jalan tol. Ter dia kebel pipis, dia tinggal berhenti, dia pipis pipisin barangkali laki bisa di black Ibu bisa enggak? Enggak bisa kan? Jadi memang ada kodrat yang itu. Dia ibu mengandung, punya anak, dia enggak bisa mengandung. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga itu yang penting adalah taruh, ta paham takaful. Ada saling keterbukaan satu sama lain sehingga nanti Ibu merasakan yang namanya keluarga itu sakinah mawaddah warahmah gitu. Saya oh, lebih lebih 15 tahun berkeluarga, Ibu baru 13 tahun ya? Iya. Alhamdulillah saya sampai sekarang. Istri saya waduh, kata dia itu sudah luar biasa sampai saya udah boleh nikah lagi, Bu. Ya dengan syarat itu, Orang yang lebih soleh dari dia, yang kedua, langkahnya dulu main saya kata. Kayak gitu, Bu ya. Jadi yang penting kalau kriteria normanya yang berlaku di dalam rumah tangga adalah Ya tentunya Al-Quran itu hiasi rumah dengan kaligrafi Kemudian bicaranya dengan Anak menjadi sopan juga gitu Oh saya agak keras sama anak Mesti ngaji Sebelum ulang tahun kamu kamu harus udah bisa bisa ngaji Kalau tidak Ngaji dong Ngaji ya Ngaji radio warup, warup Warup lah Ngomongnya hidup tuh begini Kadang-kadang anak ada yang besok ada yang musim, langsung. Sama dua anak saya Kata anak empat ya Eh Dua, dua ya. <laughs> Alhamdulillah dua Baik, Ibu ada yang mau bertanya lagi? Sebelah mana sekarang? Oh iya, baik, Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Dina saya... Ibu, Lina. Ibu Dina Ibu Dina Nina Dina Oh Ibu Dina Dina Saya, eh, saya. mohon Bapak Adi Aksa bisa menerangkan eh, pada kami Konsep dalam memilih eh, seorang pemimpin Nah, seperti kita di Indonesia ini kan tidak 100% orang muslim Nah misalkan dalam memilih pemimpin itu mungkin kita sebagai orang islam lebih cenderung memilih seorang islam Tetapi dalam perjalanan waktu mereka tidak amanah kita dengan sendirinya merasa bersalah Wah ternyata saya salah pilih ini Nah sementara uh, mungkin tapi ini mungkin kalau tadinya saya memilih yang bukan muslim Tapi dia memimpin mungkin bisa Baik atau mendekati amanah Ini gimana pak e, cara pandang dalam islam Bu Dina pertanyaannya berat ya kan? Mau Memimpin pemimpin keret-keretnya gimana Ya berat ya Saya waktu pernah memimpin organisasi Di Indonesia ini ya Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia waktu saya jadi ketua umum itu Saya pernah hadir di sebuah Aula gereja Kemudian ada seorang yang mengatakan kepada saya Selamat datang ketua umum Saya memiliki ketua umum anda datang ke acara ini, ini uh, Tuhan itu baik, maha baik, dan ini membuktikan semua agama baik dan benar di sisi Tuhan. Kata dia, kemudian saya naik, saya bilang, cabut omongan anda. Kenapa? Kalau anda mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tapi kalau semua agama benar, berarti anda cuma mau senang-senangin saya. Anda harus mengatakan agama anda yang paling benar. Saya harus mengatakan, al-islamu ya'lu walayu ula alayu. alayu. Islam yang paling benar. Pembuktiannya gimana? Di akhirat kita hidup berdampingan secara baik. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kan gitu, Bu? Nah, karena masyarakat Indonesia di mayoritas beragama Islam, 90% beragama Islam, doa-doa kenegaraan negaraan, doakan doa-doa Islam. Pemimpinnya, kepala negaranya, ya harus Islam. Karena mayoritas beragama Islam. Walaupun tidak ditulis Islam undang-undang, kan gitu, Bu? Tapi kalau kita pergi, misalnya saya pergi ke daerah, saya waktu masih kecil pernah di situ di Manado misalnya. Karena di situ banyak mayoritas orang-orang beragama atau bangsa kita sahabat kita yang beragama bukan Muslim doa dengan bahasa dengan apa Kristen karena mereka mayoritas kita nyeputi atau kalau kita ke Bali kalau kita ke Bali terus doanya doa Islam kan wujud orang-orang Bali bagaimana jadi doanya doa agama Hindu kita ini Islam dengan cara kita masing-masing jadi tidak ada dusta di antara kita saling menghargai tapi karena negara kita ini negara mayoritas beragama Islam memimpin secara jujur harus Muslim. Karena mayoritas kita beragama Islam, ibu. Terus apalagi bu di kira akhiran Kalau seandainya dalam perjalanan itu kita melihat ada ketimpangan atau ya katakanlah tidak amanah, uh, apa itu kita yang memilih akan diminta pertanggungjawabannya nanti, mbak. Iya, ibu sih ya? pilihnya dia. Benar, tapi lihat orang kita bukan cuma satu. Pilih gubernur kan bukan cuma satu, pilih wali kota kan bukan cuma satu, kan kira-kira gitu kan? Ya pilih yang betul-betul ibu. Kalau ibu sudah istiqaroh, terus mau dia ternyata dia tidak amanah. Tanggung jawab dia di depan Allah. Dia berarti bohong itu. Kan gitu ngapusi kalau orang Jawa bilang. Kan gitu budidah. Tapi tanggung jawab kita sudah selesai. Kita bisa mengatakan anabari hum min Saya lepas diri dari kalian. Nah, saya sudah memilih kalian. Tapi kalian seperti begitu. Kelakuannya. Atau menjelang pemilu, mohon maaf nih. Orang pada pake peci. Nama ditulis haji. Untuk jadi anggota DPR. Misalnya DPR ya. Haji supaya kelihatan gitu. Apa istri begini begitu. Habis ini waduh. Itu nanti tanggung jawab dia di depan Allah gitu bahaya itu berat tuh bawa-bawa agama gitu makanya saya nggak mau disebut Ustaz berat Ustaz tuh urut tuh itu pertama kali yang dihisap mereka gitu, eh ya kan para guru-guru itu pun ada ya, ulama ya pak kemana, teh nah, jadi pemimpin itu berat zaman Rasulullah ketika dikasih amanah orang pada pada takut pada nggak mau kalau sekarang mengikuti orang berjodoh tuh, Alhamdulillah ini karunia berkah belum tentu karunia berkah, Rasul mengatakan seringkali Jabatan itu pada mulanya Menggembirakan, tapi berakhir dengan Kesusahan, sering gitu Mula-mula sih girang kirang Akhirnya, hmm, masuk semua Jadi dubes, tahu dubes gak? Bukan duta besar, kalau duta besar gak apa-apa Dubes itu duduk dalam besi Dek nah itu kan A'udzubillah min zalik, semua A'udzubillah min zalik kan? <laughs> Ya Bu Dina ya Jadi wajib Bu, kalau menurut saya Sebagai seorang muslim, harus jujur kita katakan Pilih dulu yang muslim sebagai pemimpin kita Oh tidak ada kita berada di negara lain atau di negara yang mayoritas beragama lain, ya terpaksa. Lah ayo kali ini, Allah tidak pernah merasakan hambanya. Tapi dalam hal pemimpin, daripada, kalau menurut saya, lebih kau usah milih. <laughs> kalau daripada kalau, kalau ibu memilih pemimpin yang di luar agama kita. Dan harus kita katakan kepada yang sahabat-sahabat kita yang luar program Islam. Supaya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saya katakan semua agama baik, oke. Okay. Tapi kalau semua agama benar, berarti anda cuma mencari cari perhatian saya. Agama anda paling benar. Menurut anda, menurut saya Islam paling tinggi, paling mulia Gitu, jelas, clear, clear Sudah selesai, jalan, gitu Ini yang susah hari ini Kita banyak bahasa bahasa sekali lagi kayak, ya, kayak waktu itu kita bilang kan iya. Selalu enggak enak, enggak enak Akhir nanti belakang perlu, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo itu sebenarnya gitulah mungkin kira-kira ya. Jadi kira -kira, ya. kalau misalnya kita sudah memilih dan e, yang kita pilih itu misalnya dalam arti kata tidak jujur, abana, tidak amanah gitu berarti itu udah tanggung jawab. Tanggung jawab dia lah. Oh, Ianya, kita ya, memilih, memilih kita pilih, pilih, kok. Ya. Tapi persoalannya emang kalau kita bicara dengan sistem pemerintahan Islam, ini jauh berbeda sekarang, Bu. Makanya Ibu eh, ya, kan ya cari dalam dasar negara kita, hmm. di dalam Pancasila ada enggak kata-kata demokrasi? Enggak ada. Kalau demokrasi berarti kita hebat menurut saya. Diterjemahkannya dahsyat juga kerakyatan yang dipimpin. Artinya rakyat perlu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dengan hikmah. Kalau hikmah berarti dia dekat sama Allah. Dipimpin. Kalau dia dekat dengan Allah, dia akan bijaksana dalam permusyawaratan, musyawarah dan perwakilan ada wakilnya. Jadi dia mengadop daripada sistem pemerintahan Islam. Dan sila keempat kalau menurut saya. Sila pertama ketuhanan yang maha esa. Nggak? Isa itu kan jelas pulh Allah wahid. Allah tu tunggal, tidak disebut pulh Allah wahid. Allah tu satu. Kalau wahid ada Isa ada Salasa ada Arba. Tapi dia tidak. Allah wahad. Allah tu fizati wah fisifati. Dalam zat dan dalam sifat Allah itu tunggal. Wah dasar. Makanya disebut dengan al ikhlas teh. Pulh ya. Allah wahad. Allahu somat. Allah dapat meminta lam yalit walam yulat. Tidak beranak dan tidak diperanakan walam yakuul yakufanat. Tak ada yang sekumpul sama Allah. Kok disebut al ikhlas. Ada kata-kata ikhlas di situ? Tidak ada. Kenapa? Supaya kita berikhlas dalam ibadah itu semua karena Allah. Mintanya sama Allah. Kalau kita kehilangan kunci pertama kali kita minta sama Allah dulu. Baru kita minta yang lain. Allah uzamat. Kita kan enggak tanggung bulan itu cari dari mana nih? Baru minta sama Allah. Itu bu, maaf bu <tik> ya. Iya baik. Bang nanti kita akan lanjutkan lagi ya. <tik> ya. Karena kita akan break. Bisa jalan kemana-mana. Titian call bu akan kembali sah pensampai berikut. Tetap bersama kami. Insyaallah. lagi di titik yang kolbu dan kita masih membahas tentang demokrasi dalam Islam dan alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir itu tandanya Bapak Adi Asadaul akan memberikan kesimpulan tapi sebelum menuju kesimpulan saya akan bertanya dulu bang ini pertanyaan terakhir dari saya bahwa uh, bagaimana kita bisa menyikapi uh, demokrasi agar tidak tadi seperti pertanyaan uh, ibu tadi tidak menjadi kebablasan dan tidak menjadikan bahwa apa apa disebut demokrasi apa apa jadi istilahnya tuh Uh, apa, kalau kita melakukan suatu yang memang tidak boleh atau tidak baik, alasannya karena demokrasi-demokrasi tidak menjadi demokrasi jadinya gitu Silakan, Bang. Ya memang kita agak berat membahas masalah demokrasi pagi-pagi ya. Tapi yang jelas Islam tidak mengenal sistem demokrasi. Sehingga tidak ada istilah kebebasan dalam Islam sebenarnya karena semuanya berdasarkan Quran dan hadis. Tapi karena sistem bernegara kita Tuh. akhir abad ke, eh, pada awal-awal abad ke-21 ini menganut apa namanya sistem negara yang terbuka dan menganut juga sistem demokrasi gitu kan? Ya. Maka ya sebagai warga negaranya tentunya kita harus mem memakai juga norma-norma dan nilai kaidah yang melekat pada diri kita yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga tentunya kalau kita mau mengutarakan pendapat harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Kalau kita mau bersilang pendapat kita tidak harus melakukan secara cara apa namanya menjatuhkan dengan cara-cara melakukan intrik dan isu seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang mengatakan dirinya demokrasi saya kira gitu aja teh karena sulit ya pada hari ini kita bicara soal demokrasi kalau dengan Islam sendiri tidak ada yang sebut dengan demokrasi ya. sendiri mungkin kata-katanya bukan demokrasi itu syara lah Iya benar-benar. Ya. Tapi bang, kok misalnya kita, misalnya ada keluarga kita atau saudara kita ya bu ya, ya memang sudah masuk atau terjun ke demokrasi itu, bang, mungkin awalnya dia lurus-lurus aja ya bu ya, lempeng-lempeng aja gitu. Tapi ya itu sering berjalannya waktu ya banyak ujian, banyak godaan sehingga yang tadinya lurus jadi bengkok-bengkok tersesel gitu, bang. Nah untuk kita bisa istilahnya, istilahnya istikomah dalam berdemokrasi yang baik dan insya Allah Allah apa sih yang harus? Ya nggak, ada Alquran harus di samping terus. Al-Quran mesti di samping lah, kalau di mobil baca Berat soalnya ya kan? Al quran paling tidak harus Enggak usah kutubu sitam Yang enamnya buhori lah sih. Ya kan gitu kan Ya Syirah Tunabawiyah Cara mengandang Rabi Nabi kita mesti baca Supaya jangan lari dari situ, itu saja prosesnya Sulit, zaman ini zaman fitnah sih ya Zamannya zaman fitnah Terus langsung saja kita hidup pada sebuah zaman Di mana dalam kitab Bohori itu dikatakan jabat itu jamat fitnah. Ketika orang melaksanakan Islam itu, coroba dia, asing dia. Islam itu asing kata Rasulullah. Maka dia akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang kor, orang-orang yang coroba, yang yang asing itu Nabi. Mungkin kalau melaksanakan Islam secara keseluruhan kita dianggap orang asing, ala kuno nih, kan begitu? Maksudnya demokrasi enggak ada dalam Islam. Ada tapi bentuknya bukan demokrasi sekarang gaya Barat. Adanya dalam artian dia musyawarah, sepakat ada allah ala Halewalwak walaki. Wal, Gitu kira-kira kita saya. Baik, terakhir Bang kesimpulan bagi seorang intej uh, untuk kecimpung dalam demokrasi, untuk dia terjebak atau tidak untuk uh, terjerumus gitu Bang, apa Bang tipsnya terakhir? Kita ingin tipsnya ya. Saya ingin ya, anak pemirsa di rumah yang kebetulan Anda berkecimpung di dalam dunia politik, jadilah seorang negarawan. Negarawan itu adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pelayan bagi bangsa dan negaranya. Beda dengan politisi yang usung kalau politisi busuk itu orang yang menjadikan negara dan bangsanya sebagai pelayan bagi diri dia. Oleh karena itu kalau anda jadi politisi jadikan jadilah politisi yang negarawan, yang betul-betul bekerja untuk bangsa dan negara dan di atas itu semua anda akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wataala di kemudian hari. Insya Allah hidup kita akan tertutup di bawah Allah Subhanahu Wataala. Ya, menjadi seorang negara, negarawan yang takut kepada Allah Subhanahu Wataala itu yang penting ya. ya. Kalau udah ada takut apapun kalau kita melakukan yang tidak baik kalau kita sudah ada rasa takut. Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar Pasti kita pun tidak akan berbuat Surang atau berbuat yang tidak baik Ya, baik Bang, terima kasih banyak atas waktu Masih, ilmu kesempatan. Salam untuk makasih, keluarga ibu, ibu. ya. Salam untuk keluarga Ibu silakan dimakan bu di <laughs> Ada ya? Oh nggak ada. Ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya ibu. dan kesempatan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya bu ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga ibu-ibu. Salam untuk keluarga. Insya Allah kita bisa bersatu rahim lagi. Mm. Nah pemirsa, terima kasih juga atas kesediaan anda bersama kami selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian Kolbus setiap hari senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi. Tentunya hanya di TV One. Sebelum berpisah, sukses itu. Penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses Saya Sekiranya berserta aku pamit dulu diri Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh